Gimana rasanya di panggung ini? Wah, aku gak nyangka bisa sampai sejauh ini. And I'm very grateful juga. For God, for all of my fans over here. Um, wow. Dan juga pada juri-juri untuk kasih aku kesempatan ini. So, I'm very grateful. Oke. Okay. Um, mana fansnya Esther, mana? <coughs> Judika, Judika yang paling kenceng. tepuk tangannya Judika ternyata. <laughs> Ada di sebelah sana ya, oke. Okay. Esther, aku dari awal buat aku, kamu tuh mencuri perhatian aku ya. Dari audisi, sampai ke babak selanjutnya, sampai malam ini juga kamu emang stealing banget menurut aku. Um, aku senang karena kamu terlihat uh, dari stage eh, kamu, kamu terlihat nyaman di atas panggung. Kamu terlihat siap, kamu bisa punya connection sama penonton kamu. Dan itu bukan hal yang mudah, gitu ya. Dan itu itu salah satu kelebihan kamu. Kalau untuk dari segi menyanyi, Uh, dia, mungkin lupa tidak lupa. perfect aku bisa bilang ya, banyak part yang masih goyang-goyang. Tapi tentunya ya kamu harus belajar gimana caranya kamu bisa move kanan-kiri, sedikit dance dan dengan stage act, tapi suaranya harus tetap bisa dikontrol. Ya. Itu, itu PR-nya buat kamu kalau kamu lolos nanti ke babak yang selanjutnya. Sama satu lagi, menurut aku kamu tuh salah satu yang dari segi penampilan tuh buat aku juga sebenarnya whole package. Aku suka kamu punya... Kamu menarik banget. Cuma, cuma buat malam ini, aku ngerasa harusnya kamu bisa secara outfit bisa lebih lebih dari ini. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku, jadi dari warna yang bisa lebih menonjolkan kamu gitu. Karena karena dari stage-nya udah bagus, tapi kalau tidak didukung dengan outfitnya nanti jadinya juga jadi susah terlihat uh, shining gitu. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Uh. Aneh. Iya, iya, iya, udah, udah. Aku komentarku tidak jauh beda dengan BCL, tapi Maya seperti punya komen yang lain, jadi Silahkan. aku wakilkan sama Maya komentarku. <tuk> Arielso nggak ngerti lagunya soalnya. <tuk> Dia nggak milenial sepadan. Lempar apa Bis sih so? Ini kayaknya dendam banget apa gue? Uh, gini, uh, Esther. Saya boleh jujur ya, kamu ini sebenarnya secara komersil, kamu ini super komersil banget loh Sangat komersil. Kalau di industri rekaman kamu sudah sangat cukup, kamu paket yang lengkap. Sebenarnya di industri uh, musik penampilan Indonesia malam penampilan malam ini bagaimana, penampilan malam ini apa aja, di kostumnya atau suaranya? Penampilan semua Semuanya. dari Oke, okay. uh. kalau vokal gini, uh, aku cuma mau kasih kritikan. Ini masukkan ya, jangan marah. Juga ada netizen jangan bilang kita itu mengkritik yang gak, enggak enggak. Jadi gini, gini. Uh, kamu tuh sebenarnya punya, saya dengar kamu kan, uh, marah saya kritik kamu vibranya enggak ada. Ya. Sudah latihan belum? Latihan les sih. Udah les. Udah les mudah-mudahan makin ditingkatin terus kemudian ada ini kan kamu menyanyikan sebuah lagu irreplaceable yang versi lagunya Beyonce Beyonce dengan vokal yang sangat dia vokalnya Beyonce itu lebih ke saksofon ya jadi dia kan wow wow gitu kan terus konnai marensing nyambol nai Enggak, yang bagian tadi loh jadi ada ada tipe-tipe vokal ya kan tipe vokalnya Beyonce mungkin lebih ke saksofon yang yang wow dan Wow, jadi twen ini kenceng, ya kan? Wow, twen, wow, wow, wow, wack, nah, rr, rr, rr. kalau kalau <laughs> ini bojone Maya nggak udah, dan untuk Maya gini, <laughs> oh, Gila, coba terjemahkan aku bahasa aku Indonesia, anak, Gimana? bahasa Indonesia-nya apa? Lo dia lebih gendeng dari aku nggak? Oh, Kamu Esther mempunyai uh, uh, karakter vokal yang lembut, yang lucu. Kamu berbeda sekali dengan Beyonce, kan? Kamu menyanyikan sebuah lagu yang sangat uh, menjadi sebuah seorang diva, seorang diva. Nah, kamu cuma cuma harus latihan nafas dipanjangin seperti yang saya bilang kemarin kamu harus belajar mensustain nada. Kalau seandainya kamu nafas dipanjangin dan tambahin vibrato yang ini, aku rasa tadi eh, masalah kamu tadi yang goyang-goyang eh, di ya. ada nada-nada belakang goyang-goyang itu -goyang selesai. Ya. Karena buat hmm. saya kamu sudah cukup di industri musik Indonesia. Oh, yes. yes. Itu adalah statement yang sangat kuat banget. Kalau misalnya dia langsung aja dimasukin ke Duo Maya... ...kira-kira cocok gak? Duo Maya. Hah? Duo Maya. Sudah cukup. Sudah bisa? Oh, sudah cukup. Sudah siap? Diproduserin langsung masuk Duo bisa, Maya? Bisa, bisa. Wow, keren banget ya tapi Daniel, enak. Daniel. Ya? Kalau kata anak sekarang sabi, sabi. Aku sih si, tahu banget, si. si. tahu dong. banget sih, tapi anak Sabi kan. tuh kayak bahasa anak tahun lalu deh kayaknya. Anak anak -anak. Kan okay. Ya itu anak-anakku dari anak-sapi. Oke. Tapi bentar, aku uh, pengen nanya deh sama Esther ya. Esther tuh dari tadi pas lagi ngedance masuk sini juga gerakannya luwes banget ya tadi ya, itu ya. Iya benar. Jadi emang kamu emang hobi ngedance atau gimana nih? Uh, Sebenarnya aku nggak pernah belajar secara teknis. Cuman aku suka nonton-nonton video. Aku suka coba praktekin, belajar sendiri. Coba-coba sekali lagi deh. Coba sekali lagi. Aduh. Gimana gimana? Okay, Dan kamu mau ikut belajar? Eh uh, ya oke okay, dikit-dikit oke. Okay. Okay. Kelapang enggak? Enggak usah komen-komen gitu. Trio lanjut. Enggak kak. Trio lanjut bisa kan. Tahu gak, tadi Ari Lasso bilang gini. Aku bilang bahwa dia harus latihan pernafasan dipanjang-panjangin, sustain ya kan. Dia bilang, aku bantuin dia pernafasannya. Dia bilang mau bantuin pernafasan, aku yang pernafasan katanya. Ini kita ada trio lanjut ya. Trio lanjut. Udah, udah, udah. udah. Lasso, Anang, Judika. Ini acara yang sangat sakral. Iya, ayo. Ternyata lanjut, mau bantu loh. tujukan. Bisa aja eh, cuma nyela-nyela. Eh, itu hanya ada, ada di audisi. Video lanjut lagi. lagi. lagi. lagi. lagi. lagi. lagi. lagi. lagi. Enggak lanjut lo, aku ini sebenarnya dari tadi pengen pipis ngempet lo sebenarnya. Eh eh eh sebenarnya Daniel Daniel Daniel, yeah. sebenarnya ini kan lagu kan tuh kok jalannya so-so di pelan-pelanin kenapa nah, sih? Trio lanjut, kan sebenarnya kan lagunya kan to the left to the left. Yeah. Indonesia juga punya lo lagu to the Ada, left. Ada sebenarnya to the left to the left juga ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri gitu deh Daniel ini dulu ini dulu ayo Daniel yes. jangan lu jangan ikut ya go please lu jangan enggak. ikut please lah, ayo okay, no. okay. ayo langsung langsung trio lanjut. Sebentar, sebentar. Ini... ini bisa diedit gak yang tadi barusan? Oh ya gak bisa lah ini live. Oh ini live Tapi ya? bentar, oh, iya, tapi aku yakin ini Instagram pasti akan rame ya. Ini ngapain sih joget-joget tapi Mas Anang tadi asik banget jogetnya. Baru gini, nih ada ini. Kenapa? Kenapa? <tuk Mendingan kita joget pakai gini aja gimana Mas? Iya, iya. Ayo joget ke kiri, ke kiri, ke kiri. Iya mau joget, bunda mau, uh, aduh, joget. bunda mau joget. Bunda mau joget, kawan Bunda, ayo Bunda, ayo bun. Ayo, Bun. Ayo bun. Ayo bun. Ayo, Gua bunda. kasih dangdut, Bun. Gua kasih dangdut, Bun. Mau joget. Ayo, ayo. Bunda. Ayo, ayo bunga-bunga, ayo, ayo. Ayo udah enggak. Udah, Bunda, kenapa jadi? Udah kita, kita udah enggak bisa jual. Tolong, tolong. Udah. mau merah, mau merah. Udah habis. Udah enggak ada artinya kita jaim lah, udah. Hancur, Udak. Ayo, Maya, di depan. Maya, di depan. Amin. Dari tadi nungguin yang ke kiri ke kirinya mana mas Bennya? Lama banget tungguin itunya. Wah, itu itu mic uh, peserta tolong uh, bonjour, uh, Mas, mas Ari. Kiri ke kirinya itu gak keluar-keluar. Yang keluar. Dit, dit, ditungguin gak keluar-keluar. Mereka mereka serius banget nyanyi lagu mau merenya. Nah, mau satu lagu full kayaknya ya. Biar jogetnya full. Judika itu belajar dari mana Jud? Kenapa? Lu belajar dari mana tadi? Ya, bu? Dia Aku dari, baru hati, dari hati, dari hati. Aku baru tahu kalau dia Judika itu guru senam ternyata. ya. Guru senam. Anak, guru senam. jangan guru senam. Oh, Aurobic teacher. Oh. Maksudnya apa sih koreografer gitu ya? Koreograf, koreografer senam. Koreografer namanya guru senam kalau menurut Mas Anang. Iya. Yeah. Tapi terima kasih banyak kepada trio lanjut dan juga seluruh juri boleh kita berikan tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Indonesian Idol juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI Plus. Jadi jangan lupa untuk download sekarang di Play Store dan App Store gratis.